Bagaimana bisnis, alangkah enaknya hidup ini kalau hanya ditentukan dengan sebuah kata benar dan salah saja, seperti ketika kita masih sekolah. 5 tambah 7 berapa? 13, salah. 12, benar. Yang benar cuma 12 saja. Jadi semuanya hitam putih, benar dan salah. Padahal dalam kehidupan tidak seperti itu. Semuanya dikumpulkan dalam apa yang disebut value atau nilai-nilai ya. Value atau nilai ini bergantung apa dan pada siapa nilai itu dihitung. Saya kasih contoh. Kita akan membangun sebuah jalan tol sebanyak 200 km dari kota pusat Surabaya di Tuare menuju ke selatan. Ya, tol yang baru sama sekali. Pertanyaannya, baik atau tidak? Secara keseluruhan baik, tapi dilihat dulu untuk siapa hal itu. Untuk petani yang sawahnya diambil, mungkin dia ngomel. Sawahku diambil, sekarang aku tidak bisa bercocok tanam lagi. Polusi yang dulunya tidak melewati sebuah desa yang asalnya indah, sekarang melewati desa itu. Jalan-jalan di kota semakin macet, karena orang desa semua naik jalan tol itu masuk ke kota, menyerbu Surabaya misalkan. ya Orang kota tapi sekarang senang karena dia bisa keluar kota kemanapun dengan lebih mudah. Di sisi lain, mungkin di jalan-jalan, di pinggir jalan, di desa Sekarang restoran bermunculan Orang-orang yang dulunya tidak punya bisnis apa-apa Sekarang bisa punya bisnis restoran Maka kalau kita lihat se Membuat sebuah jalan tol itu bukan benar-salah, baik-buruk Tapi mempunyai nilai-nilai yang bermacam-macam Tergantung siapa yang bicara dan untuk apa itu Misalkan ada sebuah pertanyaan lagi Perempuan digaji dengan biaya yang, gaji yang murah sekali Bekerja di rumah untuk menjahit pakaian Pertanyaannya, apakah itu berguna buat dia? Tergantung sekali Sekarang dia ada gaji Bisa dapat penghasilan tambahan sambil menjaga rumah Tapi ada yang bilang itu eksploitasi wanita dengan gaji rendah Ini human rights itu kadang-kadang bilang seperti itu Maka segalanya bergantung dengan pada siapa nilai-nilai itu kita pertanyakan Terima kasih mitra bisnis Saya Tanah Disantuso dengan Business Wisdom Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantosa. Sukses selalu untuk Anda.